Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menterah Muslim Hafiz Allah Menterah Mahati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Masih terus mencoba Menggali eh, Sejarah manusia terbaik Di muka bumi ini Yang dilahirkan dari Keturunan dan keluarga terbaik Yang ada di muka bumi ini Dan Dihadirkan untuk umat yang terbaik Yang akan Allah keluarkan untuk manusia Hari ini kita akan mencoba untuk menelusuri eh, secara lebih sederhana untuk mengurai nasab Rasulullah s.a.w. Karena Islam memiliki perhatian yang sangat-sangat besar terhadap nasab. Walaupun negeri ini kita di negeri ini rata-rata kurang peduli terhadap nasab, kita kemana? Tapi perlu diketahui bahwa eh, Islam sangat menjaga nasab. Bahkan menjaga nasab adalah merupakan satu dari lima al-asasiyah al-homsa yang disebut dalam Islam. Yaitu lima hal yang sangat asasi. Lima hal yang sangat mendasar, yang sangat dijaga dalam Islam. Dan tidak boleh ada satupun yang mengganggu atau mencegrainya. Di antaranya adalah pembahasan nasab. Sebegitu pentingnya, untuk itulah maka kita perlu tahu. Dan juga salah satu landasan yang perlu kita kita bahas e, dalam masalah nasab adalah dialog e, yang dialog ini diabadikan dalam sahih Bukhari e, dialog antara Kaisar Heraklius Kaisar Romawi dengan Abu Sufyan yang saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam dan saat itu Rasulullah Muhammad SAW sudah diangkat jadi rasul dan beliau mulai berdakwah di kota Mekah dan mulai ditentang oleh masyarakat Mekah sendiri Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan oleh Kaisar Heraklius Dan dijawab semuanya dengan jujur oleh Abu Sofyan Di antara pertanyaannya adalah Kata Kaisar Heraklius yang penasaran ingin tahu Tentang bagaimana orang yang mengaku menjadi nabi di Mekah itu Salah satu pertanyaannya adalah Apakah dia berasal dari nasab mulia di masyarakatnya Jawaban Abu Sofyan, ya. Dia berasal dari nasab mulia diantara kami Kan Rasulullah Muhammad SAW Kita semua tahu beliau bukan hanya Quraisy, Tetapi beliau dari keluarga besar paling terhormat Di dalam suku terhormat itu Yaitu suku Quraisy. Maka dari itu Abu Sofyan pun mengatakan bahwa betul bahwa Orang yang mengaku jadi Nabi itu Itu adalah orang yang memiliki nasab mulia diantara kami Maka jawaban Kaisar Heraclius mengejutkan. Mengapa saya tanya ini? Karena begitulah para nabi dan rasul dahulu. Mereka selalu berasal dari nasab yang mulia. Maka dari itu, ini pelajaran mahal sekali buat kita bahawa ternyata nasab itu menjadi nasab itu jadi sangat penting buat kita semuanya. Tidak bisa disepelekan. Ya, walaupun kesempatan untuk besar tidak tentu tidak hanya milik nasab orang orang besar. Tapi ini adalah salah satu, salah satu kunci juga untuk sebuah kebesaran. Kemudian, ketika kita membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu membahas setidaknya memiliki gambaran tentang Nasab Nabiullah Ismail Alaihi Salam, karena kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Nasab Nabiullah Ismail. Kita tahu Nabi Ibrahim memiliki dua putra satu Nabi Ismail dan yang kedua Nabi Ishaq AS. dan kemudian yang dari nasab Ishaq maka turunlah nanti masyarakat Bani Israel yang Nabi-Nabi berikutnya berasal dari nasab Nabi Allah Ishaq AS. adapun Nabi Allah Ismail AS, itu, tidak ada nasab kenabiannya kecuali Rasulullah Muhammad salallahu alaihi Wasallam Dan itu langsung penutup para nabi dan pemimpin Para nabi dan rasul Dan eh, Nasab Nabi Ismail alaihi salam inilah ya, Dengan keberadaan Ismail di Mekah Itulah yang nanti menurunkan nasab itu Sampai turun kepada Quraish Namanya Yang perlu diketahui bahwa eh, Quraish itu sebutan Untuk salah satu orang Dari nasab mereka yang bernama Fihir kalau kita jumpai nama Fihir di dalam nasab kakek-kakek Nabi, maka dialah sebenarnya yang disebut pertama kali bernama Quraysh. Jadi semua yang punya nasab sampai ke Fihir, maka disebut Quraysh, walaupun bisa jadi mungkin berasal dari keluarga-keluarga uh, yang berbeda. Tapi yang penting nasab sampai ke Fihir. Dan uh, begitu kita baca terus sampai keberadaan Nabi Nabila Ismail di Mekah, maka kita akan teringat peristiwa ketika Ibrahim alaihissalam meletakkan Ismail di lembah Mekah bersama bundanya yaitu Hajar yang aslinya adalah orang Mesir sementara Ibrahim aslinya adalah Syam maka dari itu perlu diketahui sebenarnya Ismail itu alaihissalam itu ayahnya Syam ibunya Mesir jadi sebenarnya mereka buka, sebenarnya bukan Arab tapi bagaimana kemudian menjadi Arab? Jadi kita mengenalnya sebagai Rasulullah Muhammad adalah Arab. Ini yang dalam bahasa e, syajaratul ansab. Atau pohon nasab disebut sebagai al-arab al-musta'arabah. Jadi orang Arab yang dianggap Arab. Jadi aslinya bukan Arab asli. Tetapi mereka mendapatkan jalur nasab Arab justru dari pernikahan Ismail. Dengan salah seorang gadis dari suku Jurhum. Suku Jurhum saat itu adalah suku yang berasal dari Yaman eh, yang tinggal, Dan itu, Yam, itu adalah Arab yang tinggal di kota Mekah Dan Ismail eh, alaihissalam begitu besar menikah dengan salah satu dari putri Jurhum Dan dari sinilah maka kemudian turun nasab Arab itu Dimana eh, setelah itu nanti anak-anak Ismail alaihissalam dari pernikahannya itu itu akan berkuasa sangat lama di kota Mekah karena memang peran Ismail yang sangat kuat dengan keberadaannya membangun e, membangun Ka'bah bersama Ismail Ibrahim bersama ayahnya saat itu wassalam e, Ismail mendapatkan posisi itu sehingga anak-anaknya lah yang memimpin e, kota Mekah tetapi e, begitu turun temurun sampai berabad-abad lamanya dan cukup lama e, ada yang menyebutkan sampai kurang lebih 20 abad lamanya jadi sangat lama eh sampailah kemudian sampailah kemudian mereka mulai e, berbuat kezaliman e, mereka berbuat kezaliman kemudian e, mereka merampas harta-harta orang-orang yang datang ke Mekah yang mau melaksanakan ibadah Mendolimi orang yang bahkan tinggal di tempat itu sendiri Bahkan dari keluarga Adnan sendiri Yang Adnan adalah keluarga besar Sebagian dari keluarga besar Ismail juga Maka setelah itulah mulai pecah Di kalangan masyarakat Mekah saat itu Begitu masyarakat Adnan ada yang lari dari Mekah Karena lari dari kedoliman pemimpin Mekah saat itu maka langsung dimanfaatkan oleh uh, satu suku yang disebut Khuza'ah. Khuza'ah itu adalah suku Arab asli dari turun uh, keturunan Qahtan. Jadi dia uh, Arab yang memang Arab uh, asli dan uh, Khuza'ah ini memanfaatkan hal ini maka dia uh, menggalang kekuatan untuk mengusir E, masyarakat yang berkuasa Di kota Mekah saat itu e, Dan ternyata mereka berhasil Maka suku Juruhum Suku Juruhum yang berkuasa saat itu Akhirnya kalah oleh e, Masyarakat Khuza'ah e, Begitu mereka kalah Maka Juruhum harus meninggalkan Mekah Dan yang berkuasa adalah Khuza'ah Disebutkan bahwa Khuza'ah itu Berkuasa sampai 300 tahun Dan Bagaimana orang-orang Nasab Puraish eh, Yang berasal Tadi dari eh, Jurhum Kemudian turun nanti sampai ke Fihir Bagaimana mereka bisa kembali ke Mekah Sampai nanti turun Rasulullah Muhammad S.A.W Itu adalah eh, Semuanya peran eh, Salah satu dari eh, Buyut Nabi ke atas Yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay Usai itu e, dibesarkan di negeri Sam oleh ibunya. E, kemudian e, setelah setelah dia pemuda, dia kembali usia muda dia kembali ke Kota Mekah. Dan di Kota Mekah dia menikah dengan putri pemimpin Mekah saat itu yang berasal dari Bani Khuza'ah. Nah, di terjadi perkawinan antara e, nasab Jurhum dan nasab Khuza'ah yang sebenarnya bertikai begitu sang pemimpin pemimpin Mekah yang bernama Halil itu yang putrinya dinikahi oleh oleh oleh Qusai bin Kilab yang berasal dari nasab Surhum itu maka begitu sang pemimpin meninggal kemudian pecahlah terjadi perang antara Quraisy antara masyarakat Quraisy dengan masyarakat Khuza'ah dan dimenangkan oleh Qusai bin Kilab karena Qusai saat itu sudah memegang kendali Maka kemudian Huzah kembali tersingkir Keluar dari Mekah Dan kemudian Mekah kembali berada Di dalam kekuasaan Quraisy Yang memang merupakan nasab Nabi Ismail AS e, Ini sekilas tentang Bagaimana keberadaan Quraisy di Mekah Dan mereka bertahan e, Terus berada sampai kemudian nanti lahir Di antara mereka lahir e, Manusia mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi e, wasallam Dan Dan menjadi pembahasan yang menarik tentang Quraisy tentu harus dibahas dengan cara yang proporsional dan sesuai dengan dengan dalil Bahawa benar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda bahawa dalam khutbahkan dalam khutbah beliau yaitu khutbah terakhir beliau khutbah haji wada Rasul mengatakan bahawa la fadla bi'arabi ala aja'jami tidak ada keistimewaannya Arab di atas non Arab itu benar dalam hal kesetaraan dalam hal hak kewajiban semua benar bahwa semua sama Arab non Arab semua sama tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan kalimat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibahas oleh para ulama sudah sejak dahulu tentang masyarakat Quraisy secara khusus bahwa ternyata Walau tidak ada keistimewaan Arab di atas orang-orang asing Tetapi ternyata Rasul menyampaikan keistimewaan khusus masyarakat Quraisy. Sebagaimana Nabi juga menyampaikan keistimewaan-keistimewaan lain bagi bangsa-bangsa lain Seperti Nabi ketika menyampaikan keistimewaan masyarakat Yaman Artinya memang ada keistimewaan khusus masyarakat Yaman Ketika Nabi menyampaikan keistimewaan masyarakat Syam, maka demikian pula keistimewaan masyarakat Mesir, Nabi sampaikan dalam hadis beliau. Nah kali ini Nabi menyampaikan tentang keistimewaan masyarakat Quraisy. Di antaranya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya ketika Nabi mengatakan al aimmah min Quraisy, bahawa para imam, para khalifah, maksudnya. Berasal dari Quraish Itu artinya Dan ini disampaikan oleh para ulama Sampai e, dijelaskan oleh banyak sekali ulama Walaupun ada per, perbedaan pendapat di antara ulama Tetapi Imam Nawawi e, dalam e, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj Al-Mawardi dalam Al-Hakam As-Sultaniyah Dan kedua-duanya ini adalah Bermadhab Syafi'i Secara fikih e, Mereka menyampaikan bahwa e, Pemimpin tertinggi itu memang syaratnya adalah Quraish dan ini ditunjuk bukan pembahasan etnik atau fanatisme etnis bukan Sama sekali bukan Tetapi ini dikarenakan masyarakat Quraisy memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa Dan itu dibahas khusus oleh para ulama Dan perlu diketahui setiap bangsa punya kelebihan Seperti negeri ini Indonesia ini punya kelebihan Bangsa yang punya kelebihan Bukankah banyak sekali kelebihan Allah berikan ke Indonesia untuk negeri ini, untuk nusantara kita ini. Eh, tetapi menjadi mas eh, yang perlu kita ketahui juga bahawa Quraisy pun punya kelebihan, dan kelebihan yang disampaikan langsung oleh Rasul bahwa para pemimpin itu Quraisy. Eh, kelebihan mereka, di antara kelebihan mereka, di antaranya yang banyak hadis yang disampaikan eh, ada hadis muttafaq alaih, sepakat Bukhari dan muslim kesahihannya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Anas tabgun li Quraisy fi hadashan." Bahawa manusia itu mengikuti Quraisy dalam hal ini. Muslimuhum tab'un li muslimihim. Orang yang muslimnya mengikuti muslim Quraisy. Wa kafiruhum tab'un li kafirihim. Dan orang kafirnya, orang kafir di masyarakat ini pun mengikuti kafirnya orang-orang Quraisy. Dengan demikian, orang-orang Quraisy dimanapun. bahkan yang hari ini mendengarkan kajian kita hari ini yang um, tahu bahwa dia punya nasab Quraisy dia perlu menggali ini dia perlu sadari bahwa dalam dirinya ada sebuah kekuatan yang kalau dia baik masyarakat baik dan ada kekuatan yang kalau dia rusak masyarakat rusak itu harus dipahami betul maka dari itu saya serukan juga eh, sebagai saudara antum karena Allah eh, bahwa buat Antum semua buat masyarakat yang punya nasab Quraisy terdiri negeri ini. Maka ajari masyarakat kebaikan. Ajari mereka ilmu yang benar, akidah yang lurus, ibadah yang sahihah dan seterusnya. Jangan ajari mereka pemusyrikan. Jangan ajari mereka kebodohan. Jangan ajari mereka hal-hal yang mungkar tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasul kita s.a.w. Ajari mereka yang sesuai dengan Quran dan sunnah. Karena masyarakat akan mudah sekali mengikut kepada masyarakat Quraisy Dan sebenarnya di negeri ini cukup nampak hal itu. Maka dari itu sebenarnya kita harus harus menyadari posisi kita. Kita ada dari nasab apa dan kemudian kita punya kelebihan apa. Kemudian juga salah satu yang disampaikan tentang kelebihan Quraisy Ketika Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala ini salah seorang ulama besar di zamannya eh uh, sebagaimana juga di uh, ketika hal ini disampaikan dalam uh, Tabaqat Asy-Syafi'iyah Kubra eh uh, bahwa Imam Az-Zuhri uh, ketika ditanya tentang kekuatan Quraisy, kehebatan Quraisy, beliau mengatakan uh, kata beliau nablur ra'i. Ini diriwayatkan oleh uh, Imam Ahmad dalam musnad juga. Nablur ra'i artinya adalah Orang Quraisy itu punya kelebihan, mereka punya logika dan pemikiran yang istimewa, yang sangat istimewa, sangat baik. Nah, ini penting. Sebagai seorang pemimpin besar, mereka harus memiliki pemikiran dan logika, karena itu yang digunakan untuk memimpin dan mengambil sebuah keputusan. Maka itu sangat penting. Dan ketika, ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa ke depan ini, Setelah masa kehancuran di peradaban hari ini Yang akan muncul kembali adalah Khilafah Alamin Haji Nubuah Seperti sabda beliau dalam riwayat Imam Ahmad Dalam musnadnya Maka itu artinya bahwa eh, Akan dikembalikan kembali ke penyimpinan muslimin Yang satu di muka bumi ini Dan eh, salah satu yang ditunggu besar perannya adalah Masyarakat Quraisy. Ini semua semakin menguatkan kita Bahawa Ketika kita membuka Kitab Suci kita Al-Quranul Karim, maka kita akan menjumpai dari sekian dari 114 nama surat nama surat dalam Al-Quran, ternyata ada surat nama surat yang itu berasal dari nama suku. Dan ketika kita buka dari sekian banyak suku Arab atau suku non Arab, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan satu surat yang itu hanya milik Quraisy. Maka kita tahu ada surat quraish dan surat quraish kalau kita baca itu berisi poin-poin bahwa poin di mana Allah mengingatkan orang quraish betapa banyak anugerah Allah pada mereka. Kemudian Allah SWT juga menunjukkan apa kelebihan orang quraish di sana. Kemudian juga Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah yang memiliki Ka'bah itu. Karena ketika mereka kembali pada kebaikan, masyarakat bumi kembali pada kebaikan. Dan ketika mereka hancur seperti yang kita saksikan hari ini, maka hancur pula masyarakat bumi seperti yang kita saksikan hari ini. Dan inilah yang menjadi pelajaran kita hari ini. Bahawa, sekarang bisa jadi kita akan bertanya apa hikmahnya buat kita. Kita bukan Quraysh, umpamanya sebagian besar di antara kita di negeri ini. Kita bukan Quraysh, apa hikmahnya? Uh, mari kita ambil dua hikmah besar. Yang pertama bagi teman-teman saudara-saudaraku sekalian yang uh, memiliki nasab Quraisy, maka saya ingatkan ulang bahwa uh, bahwa antum semua punya potensi untuk diikuti oleh masyarakat. Uh, masyarakat ini mudah sekali baik ketika anda baik dan mudah sekali rusak ketika anda rusak. Muslim kafir semua ikut Quraisy. Kemudian juga potensi kepemimpinan Seperti yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhri Bahwa kecerdasan Kemampuan berpikir, logika Dan itu adalah modal penting Untuk seorang pemimpin Maka itu harusnya ada Dan hindari betul Memberikan contoh yang buruk pada masyarakat Dan pelajaran kedua Bagi yang bukan dari nasab bukais Kita perlu tahu bahwa di bawah khalifah tertinggi itu ada orang-orang yang akan ditunjuk untuk menjadi pembantu pemimpin dimanapun posisinya. Kalau itu tidak ada syarat dari pemimpin manapun, dari suku manapun. Yang ada adalah bahwa siapa yang punya potensi dan yang perlu sangat digali adalah nanti ketika kita berbicara tentang eh, berikutnya tentang nasab ya, untuk eh, untuk eh, seri yang kedua tentang nasab langsung asal Rasulullah Sallam kita akan semakin belajar bahwa mari kita garangi nasab kita apa kelebihannya dan dari situlah kita bisa berangkat bahwa itu yakinilah itu ada dalam diri kita tinggal itu dibangkitkan kemudian kita pupuk dengan pembelajaran dengan pendidikan yang baik maka dengan itu mudah-mudahan menjadi masyarakat yang berkualitas dan nasab itu yang akan kita turunkan kembali pada generasi kita. والله على سواق فادى بليال ابصار عملنا لاجرا نوران